Artis yang satu ini asli kelahiran kota Bayu Nganjuk, Juga tergolong artis bertalenta Banyak penggemarnya sudah cantik bahenol lagi Ada Republik Tenggo, ada Ramayana, ada Mike Prosoteng Siapa dia kalau bukan? Desi, Talita, Ju, Palapa Noin lagi like Kiitos